Selamat pagi Pak Harko. Bagi. Silakan. Ya ini memang perwatan ya Polri ya dengan menahan Susno ya itu、uh, udah itu tuh jelas-jelas terang-terangan itu untuk membungkam Susno ya itu benar dari tadi pendapat b a h bukannya mengkonsentrasi apa namanya orang-orang、uh, uh, yang sudah ditangkap dari Susno untuk diselidikin tapi malah Susno nya yang di バランスからスタンパーがランダムやランダムのサビサイド、バランスのロスコンボンカー、サモアニア、サルジラスティラスや、イフンサンペカ、パリン yang kedua apolri yang ketiga masalah y a n tetap mendukung terhadap a k Wasiun, terima kasih Pak Martin, selamat <whom laser> pagi s i l a k a n Bapak ini saya sebagai rakyat, saya bingung sebenarnya y a jadi Polri merusak citranya sendiri Itu kita bisa bayangkan gak itu yang membongkar kasus itu bintang tiga ya Coba bayangkan kalau itu cuma komisaris polisi atau jabatannya di bawahnya ya Bisa mati lah itu orang Memang negara ini jadi konyol gitu ya Yang membongkar kasus begitu besar malah Ah udah bingung lah negara ini lah Oh ya semua, terima kasih Terima kasih Pak Martin, Pak Antoni, selamat pagi Pak Antoni Ya selamat pagi s i l a k a n Bapak Oh iya, p、uh, e l a g i t pagi pemisah r オーリンのバーバー、クラシジェンスで、アロフィア、エスティエーションのディマジュアル、カナマサラカトル、モエバダー、インカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカ カスリビオさん、パキボ、ジュラ k ン、キミボ、カロマ i ンカーカスウコ、プラティスモアニャカナ、k a マボカーカスウス n ー、サトウラカナ、ジャティティシニー、マディガン、フレカマボガー、パフュスト、ジャティオト e テ e ス、バレカザ、カンマボカー a スウコ、パタウコ、ポ a テ a スエランカンサモア、ジ i テ i マ i ラカ、インドニシア、イニ i k a n、um, ah um、yang benar. dianggap salah, yang salah dianggap benar, terima kasih terima kasih Pak Sudibia, Pak Haris, selamat pagi selamat pagi silahkan Bapak kita sih sebenarnya sama-sama tahu ya rakyat ini bahwa semua itu kan gak ada yang bersih tapi kalau Pak Susno sampai berani seperti itu pertanda itu sebenarnya dia、uh, mungkin salahnya t e r u t lebih kecil dibanding yang lain gitu Jadi, kelihatannya itu akan mengarah ke k a p o l r i juga, kemungkinan RI satu. Ini semuanya akan kena juga sebenarnya. Kalau saya jadi patis k nol gitu ya, udah kepalang b a s a r gini, h a d i h a d i sana ajalah, buka semua aja gitu. Terima kasih, Terima kasih Pak Hari, Pak Si Hotang, s e r i m a kasih, Pak. m a h a t r i Pak. i m a s i h p t e r a k a s e r m a k i h a t Pak. t i m a s i h p e k s i a k r a k a i a k r i a k i t a s a m a s a m a t a h u k e r i t e r a Pak. e r i m a k a s i a k t e r i a k a s h p k i a h k t i a t a h p t e i m i h a k t a k s i p a i h p a t e a Pak. s i h p t a k a Terima kasih. Pak Julio, s e l a m pagi. Ya, saya cuma mau bilang sedikit. Ini adalah praktek arogansi dari kepolisian. Dari Sebenarnya bukan dari institusi polisi, tapi dari beberapa oknum di kepolisian. Makanya, saudara-saudara、eh, sebangsa dan setanah air, kita mesti dukung ini semuanya. Karena kalian lihat, jenderal bintang 3 aja bisa dibegituin. Gimana kalau kita yang b u k a korupsi, mati kita langsung. どうしたらいいの Terima kasih Pak Soeharto Ibu Rosi silahkan apa komentaran d a Ibu Iya a -a, Dalam sebuah institusi Itu kalau, kalau di negara kita sekarang ini Dari, dari, dari sekian puluh tahun 16an tahun Kalau jujur itu dikucilkan Itulah ciri negeri kita Kalau jujur Kalau tidak mau berpihak ke yang mencong-mencong Itu dikucilkan Jadi contohnya sekarang Apa namanya itu, sudah kita lihat sendiri di, di, di layar monitor, di televisi itu Siapa-siapa yang tidak mau diperiksa, lah itu tidak pro ke s u s n o Karena mereka terlibat, jadi lebih banyak yang tidak pro ke s u s n o Itu karena mereka yang terlibat nah, Kalau mereka bersih, dia, dia akan mendukung, mendukung Susna 2 h a d i Coba kita lihat, saya,、uh, saya sempat dapat misalnya Kata si si Rubut, si Tompul kemarin kalau Isusno sudah tidak terpakai ya jelas karena orang jujur tapi seperti Ruhut Sitompul dia terpakai karena dia bisa membentengi jadi orang gilanya Partai Demokrat nah Partai Demokrat yang santun hilang gara-gara Ruhut Sitompul memang dari dulu Golkar arogan Ruhut Sitompul lari dari Golkar masuk ke Demokrat, rusak jadi kita lihat dari situ、uh, betul kata Mas Arti kalau negeri kita ini negeri berdebah, betul terima kasih Terima kasih Bu Rosi, Pak Agus selamat pagi. Halo Pak a g i s i l a k a n Bapak. a h、ah, ah, saya cuma komentar g i n i jadi、ah, bukan soal Pak Susno-nya ya, tapi soal apa?、Ah, betul Pak i s n t bilangnya ketua madami itu,、ah, kenapa Asih、ah, Agri? Ini saya menyorot pemimpinnya gitu, jadi Kapolri-nya sendiri gitu aja. d i saya coba, paling gampang saya bandingkan aja Kapolri sebelumnya Pak Isno. Pasutan h a itu juga ada kapolres krim yang ditahan b a h a n kan begitu diproses. Tapi biasa itu kapolri nya mampu gitu kan mampu menangani gitu. Nah sekarang kapolri nya ya terus terang s a n g a t mengecewakan satu belas l a r i b a w a pasutan h a i t o dulu. Yang kedua kapolri n y a punya t a s a r namanya presiden gitu.、Nah, Presidennya juga diem diem aja gitu. Sebisa sekarang kan nggak tahu ada posisi seperti ini dan dan bayangkan dua kapolres krim. Selama dua tahun atau tiga tahun terakhir diproses, artinya polisi saja s u d a h bermasalah.、Gitu. Bagaimana Kapolres, k a p o l da, s e g a l a macam di seluruh Indonesia, saya a memberikan p e r i a n m i a n a n i m k a n Terima kasih, Pak Agung, Pak Budi. Selamat pagi. Selamat pagi. r i m a kasih, Pak a k Pak Budi. t a s Pak Budi. a s e r m a u m a kasih, k b t m Pak i e r s t e r a r m a d t Pak u d i s i h a u d i h k b a k a h Pak Budi. t e s i b i t i a k a h Pak b i e r s i i t i m b d e r a k a i h d e a k b d i h b i j a k s a n a k a s p a u s u m s e r m e n t e r u t k a s b u a k a s b u a k s u d t s u d t k u m k e m b e m a k a Pak b i a k a s i Pak i e a s i k e r a h k e r a h k b e a i k b a k i k a k nah kalau semuanya tidak mau ya artinya Pak Susno yang paling benar polisi semuanya tidak benar karena semua apa yang disebutin Pak Susno mungkin terlibat semuanya makanya Pak Susno sendiri yang ditahan itu aja komentar saya Bu terima kasih terima kasih Pak Budi Pak Hari saat pagi ya saat pagi silakan Bapak komentar saya pertama DPR tidak cukup k e c e w a tapi ambil langkah s a n j u t y a gimana bisa Membantu kasus ini bisa diselesaikan. Kedua, belum tentu s e s u a t u 100 persen. Jadi kalau memang ada bagian dari dia yang salah di proses, tapi kebenaran yang dia ungkapkan itu harus ditelusuri. n Yang ketiga, Kapolri dan Presiden sama-sama tidak -sama, becus ya. Mari kita cari pemimpin baru. Yang keempat, perwira bintang d u a perontak sama perwira di atas ya. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Hari Pak, Selamat pagi Pak Coki Halo selamat pagi s i l a k a n Pak Coki Ya ini kalau dilihat sih sebetulnya semua terlibat Semua orang juga tahu gitu Jadi Pak Susnonya sendiri mungkin dulu ya dosa-dosanya juga banyak Hanya karena sekarang nothing tulus ya dia bicara Cuman harusnya mau n gak g mau kan polisi ini kan jadi salah satu、uh, tiang penting dalam negara kita Jadi kalau dibiarkan larut-larut Kehilangan wibawa lebih berantakan lagi Sebetulnya saya nggak tahu deh、oh, siapa wendang tertinggi, mungkin presiden ya, itu sebaiknya ya semuanya ditumbangkan semua, kolonel-kolonel baru itu dibikin、uh, perjanjian, semuanya naik-naik jadi atasan polri, berikutnya harus bersih semua, tapi harusnya semuanya harus dibersihkan dulu kepalanya. Pak presiden kayaknya yang paling cocok harus、uh, turun tangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Coki, Pak Arief, selamat pagi. s i l a k a n Bapak.、Uh, Uh, menurut saya dengan、uh, adanya laporan dari Pak Susno itu buktikan bahwa Pak Susno itu cinta pada polisi yang s e s u n u h n y a Beliau ingin membersihkan institusi polisi dari p e r b a g a i t e m a t t e m p a t yang kurang terbudi. Terus yang kedua, saya juga heran ya kepada、uh, pemisar-pemisari polisi k a ya kenapa kok nggak kasian sama polisi-polisi yang di piket y n sedang bertugas di lapangan bertugas dengan baik dan sebagainya. Jadi pri,、uh, jadi kesimpulan saya musuh polisi itu sebenarnya bukan masyarakat. Musuh polisi adalah oknum-oknum polisi yang bertindak. s e t i map, mapia, mapia di m a p u dan sebagainya itu. Yang ketiga memang、e, memang kalau pak Pak Menteri Nasution dan beliau、really、ini menurut saya adalah、e, kinerjanya menurut saya kurang kurang kurang, kurang b a i k Jadi saran saya memang beliaunya harus ditepatkan. Iya untuk untuk untuk kebawahnya biar bagus d e m i k i a n Selamat siang, Bapak Rizik. Selamat siang. Komentar anda, Pak. アイラれはイトハリアンピアンサーマウティーポンカー、サーリンポンカー、マンポンカー、タリカナンキリアンタルカワ、ステイサモアカンナイトズウタディアメンアン、ヤー、ニスカディアンニワラチャラ。アロプシマナ、タディフィデルウフィ、イトネジアニー、ナハフィバイクリマカシッド、バトマス、マウティアン、シラカンバトマス。ヤー、アティミアリシニ、ア、プシデン、ヤマンアタカンバワ、アタンマンポンカー。 mafia hukum tidak terbukti tidak terbukti bahwa presiden mendukung kegiatan dari m e m b o n g k a r mafia hukum ini kalau mendukung itu harusnya susmo diberi kekebalan hukum supaya dia nyanyi sampai besar sampai tuntas baru kalau memang dia terlibat nanti diproses bukannya baru ngomong satu dua kali u d a h diproses kayak begini、hmm. karena komisi tiga harus segera ambil tindakan kalau perlu kapoli r diganti バイクマガシーパレオスラジアンウィナシャドナパーサラカンパメザメヤンブドナイアンブドナイニーアパーウィニブグランクリスクロバラギ、スダマソーバデイクリスキーヤディドラカネクラ、リプルケラカナタラスプルリポーサメスプルウマラト、サンパマカンブグラン、クリマガシーバレオ。ババクリスラマジアン 私は私はあなたのことです。私はあなたのことです。私はあなたのことです。 パパハリ、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スまマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマ i ア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマシア、スワマ Mafia hukum d i u t a p a n oleh Pak Susno Tapi kok Pak Susno nanti p a n g k a p Jadi memang betul-betul ini pertanyaan b e s Apakah r a mafia hukum itu bagi yang kecil-kecil Boleh begitu dan menginjak ke k a p o l r i d a n Dari satu langsung dibuka k e l i h a t a n n y a seperti itu kan Jadi yang kecil-kecil、hmm. aja ini Ditaruh di, di permukaan Terus ini ada Gensus 88 segala ini kan Dikaburkan、hmm. di begitu ya、hmm. Jadi yang dipertanyakan harusnya Halo selamat siang Pak Hendra Selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Hindra dengan komentarnya Ya saya pikir mungkin disini harus ada Ketegasan dari pemerintah Apakah memang negara kita Dalam hal Indonesia memang Mau berbeda atau <tuh> tidak Karena kalau dilihat sebetulnya Pasusno itu perlu diapresiasi Pak Apapun yang dilakukan Apapun yang pernah dilakukan Yang mungkin、uh, ada kesalahan yang Sejap-sejap karena kan Tapi dia dengan keberaniannya Sehingga dia berani mengungkapkan kas besar di institusinya itu、uh, saya perlu saya pikir perlu diapresiasi, kalau saya jadi presiden pas saya angkat dia jadi k a p Fori, kalau s a y a jadi ketua k p k p a i biar sekalian bagus biar sekalian bersih, suruh dia bersihin rapin, jangan hanya ngomong, bisa gak dia rapin sekalian itu saya pikir Pak、yep. jadi kalau seperti kayak gitu, bagaimana orang mau melapor, bintang tiga aja melapor aja bisa d i t a n g k a p apalagi kita orang awam nah, juga pemerintah perlu mempertimbangkan マジューバー、ムールフロスとプラザーがフィマーシーバー。バイクフ h マーキーパーヘンレパー、マーティン、サマチアンサマチアンバー、マーティン Makanya y o kita semua rakyat ini harus dukung pak Ini malah Pak Susno itu dibuat n gak g bisa bicara kan jadi lucu ya pak ya Pemerintah juga n gak g mau masuk ke, mereka tuh memang pedarananya h n gak g bisa politik n gak g bisa capur urus ke hukum ya pak ya Ya kita sih c o b a memahami masalah itu, cuma lihat kondisi seperti ini udah kacau sekali pak Itu memang dilihat dari jajaran p o l i n n y a itu udah kacau sekali pak, kalau caranya seperti itu ya Kita rakyat mendukung lah Pak Susno, maju terus lah Aja, Pak. Ya baik terima kasih Pak Martin Pak Hendro selamat siang Ya selamat siang Pak, silakan Pak Pak Susno memang bukan、uh, Saya bukan fans beratnya dia Tapi kita mesti lihat Sisi baiknya Hanya buaya yang bisa gigit buaya Sekarang Pak Susno sini Dia sudah berani Mempertaruhkan segalanya untuk gigit buayanya Yang saya ngomong itu bukan institusi Polisinya tapi buaya buaya Di dalamnya itu Pak Ini harus kita dukung benar-benar Pasus lo itu bisa kita jadikan konsultan Di KPK atau di、uh, Satgas khusus begitu. Dia punya k e s a l a h a n y a n g lalu, boleh kita putihkan Dengan catatan, kita kasih dia target Satu tahun dia harus buka Misalnya satu s trik punya torsi Itu, kita dukung ini buaya, Hanya buaya yang bisa gigit Buaya di dalam sarang buaya Itulah Pak Dwi, selamat siang Halo, ya, halo Pak Dwi, s i l a k a n アンスカラミシャリアスローザン、ウクビアタスのウクビアウビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビウクビアウクビアウクビアウアウクビアウクビアウクビアウアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウクビアウ k e k u a t a n DPR sama MPR sebagai wakil rakyat, gunakan dong itu dia berhak manggil presiden, manggil pemerintah semua, kok、oh, ini cuma mulut-mulut-mulut tapi perbuatannya lama seperti kerong jalan gitu Pak, jadi b u a t s a y a udah n g e capek seperti ini Pak, terima、ya. kasih baik, terima kasih Pak, s i l a k a n Pak h e n d r a iyalah, selamat siang Pak, kalau saya s e d i k i t sih ya memang wajib lah, seputusnya dibungkam l a ngapain g dia berkeluar-keluar di luar, di anggota DPR, merusak institusi, institusi kita begitu Kalau dia kurang duit, bilang aja begitu mau minta vitamin B. Nanti saya kasih begitu di dalam, bisa dibicarakan. Itu terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Silakan mitra bisnis, untuk Anda yang ingin memberikan opini Anda di 6339160. Pak h e n d i selamat siang. Halo, Halo. Pak h e n d i Halo. Ya, silakan Pak h e n d i dengan k o m e n t a r y a Ini Edison, Mas. Oh, Pak Edison, ya, ya. silakan Pak. Ya. ya, ini kalau kita lihat dan perhatikan. よく聞いてくれているので、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューは、 トリマカシパエディソン、どディシスナルウィッンティ Yang betul-betul、uh, masyarakat s e k a r a n g udah gak buta lah, bisa melihat, bisa mendengar. Jadi kalau memang dia gak mampu, lebih bagus mundur. Itu, jadi, terima kasih u Pak Andris e l a m a t siang. s e l a m g a k a n Pak Andri. Silakan, Pak Andri. Ya, saya rasa. s i k a n i l k i l a k a n s i l a k s i l a k a s i l a a n s i a k a i l a k a Silakan, silakan. s i k a n i l a k n s a k a n a k a n s i a k n s i l a k a Silakan, s a k a n Silakan, s i l a n s a k a n s i a s i a i n s i l a n silakan. Silakan, s i k Silakan, u s i i l a s i l a a s i l a i n i k a n a k n s a k a k a n k i l a k a l a k a n a k a i l a k a n s a n s a k a s i s i i s i l a n s k a n k a s i s a k a n s n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 パパ、ありがとうございます。 berapa kasus yang lalu karena opini publik -opin yang begitu hebat hukum bisa ditunda dulu, bisa di stop dulu, bisa dibungkam gitu mbak. Jadi kalau buat saya sekarang ini pasutro sudah tersentuh ke dalam masalah ini. Dia mesti maju terus walaupun dia salah dia ngaku salah, tapi itu u dah hebat buat saya. Karena dia udah ngaku berani ngaku kesalahannya dan dia membongkar. Apalagi kalau dia tidak salah, jadi luar biasa sekali. Jadi buat saya buka aja semua dan yang jelas hukum ini kalau m ditergalkan, memang harus ditergalkan sebenarnya sebenar b e a r n t a m p a terkecuali ada kecualinya, hukum memang、hmm, utama tanpa kecuali jangan kecuali opini publik d i b u n g k a m jadi repot gitu Mbak, atau lagi dengan lobby-lobby partai politik yang benar bisa salah, yang salah bisa benar jadi hukum ini udah babak d e l u r Mbak terima kasih、okay, Mbak terima kasih, Pak Gilbert、yeah. s i l a k a n、um, iya, saya h a n saya ha バスの入り、バスの入り、の入り、バスの入 r a スの入り、バスの入り、バスの入り、バスの入り、バスの入り、バスの入り、バスの入り、バス パリキ ?Hello?Silakan?Kalosaya ナパソスノイトスとライクジェリカ n ールーケンジェリターさん。はい。あっけ p r i m a、ah、g a s i j o h n n y h e l l o s i l a k a パジョニー h e l o a s i l a k a n パジョニー ?Hello?Ya,Silakan パジョニー ?Ya,Manyasala, young Mamili t m r e n t a s k a r a n g パハリパハリ 633-9160 Silahkan Mitra Bisnis Masih ada kesempatan Anda Yang juga ingin menyampaikan Pandangan Anda mengenai fenomena ini Anda boleh Bersama Pak s e f a r untuk bisnis m e n o r u t ini Pak f r a n k y ya Silahkan Pak Selamat sore、uh, Cuma ikutan memberi dukungan Sama Pak Susno、uh, Maju terus Pak Susno Ini membuktikan bahwasannya、uh, Di i n s t i t u s i p o l r i u d a h bobrok Buka semua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 Komisi 3 DPR Kita harus berhati-hati Menikapi y perkembangan yang ada Jangan sampai nanti kita jadi reaktif、uh, Dan menjadi Melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan Apa yang terjadi Di dalam tubuh Polri, serahkanlah Kepada Polri untuk menyelesaikannya Karena kalau bagi saya Siapapun dia, apalagi dia adalah Perwira tinggi Polri Apapun yang terjadi di dalam Polri Kalau itu baik, ada peran beliau atas kebaikan yang timbul. Kalau itu buruk pasti ada peran dia juga untuk keburukan itu. Jadi kalau kita masyarakat jangan terbawa opini yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang bersifat politis. Nah kalau bagi saya siapapun pejabat negeri ini pasti mereka punya tanggung jawab ya. Fokus aja kepada tanggung jawab yang k i t a emban itu secara terorganisir, secara profesional. Jadi jangan terbawa oleh satu dua Hal-hal、e, yang timbul Ini memang ekses demokrasi Ya biasa saja Cuma yang saya harapkan jangan sampai nanti harganya terlalu mahal Untuk segala sesuatu di negeri ini Terima kasih Selamat sore Pak Lukman Halo Ya Silahkan Pak Lukman Selamat sore nah, Sebetulnya kita juga n g gak bisa mengabaikan polisi Polisi itu juga biasanya banyak terutama yang kalangan bawah yang bagian lalu lintas khususnya nah cuma sekarang yang kalangan atasnya ini、uh, saya hibau m supaya maulah、uh, mereformasi diri jangan taklek memakai caranya sendiri yang sudah u s a n g nanti bisa-bisa、uh, salah langkah ya, jangan sampai nanti polisi yang bintang-bintang itu, kalau sudah pensiun, baru nanti dipanggil-panggil lagi jadi saksi, jadi tersangkakan sangat tidak enak lebih baik sekarang polisi anjuran s a y a ya apa, mengintrospeksi diri juga jangan terlalu saklap dan ikutilah kehendak masyarakat kira-kira yang kita ambil 50%-50% lah atau kehendak masyarakat diikuti 30% juga sudah bagus, jangan jangan maunya sendiri itu cara-cara otot begitu ya mau mau sepertinya mau menang sendiri janganlah Pak. Kita kami juga tahu Bapak itu sudah bekerja baik dan biasa Pak Pak Polisi juga banyak. Begitulah kira-kira. Selamat sore Pak s o n i Halo. s o r r y Pak silahkan. Sore. Menurut hemat saya、uh, DPR justru o v e r r a c t Yang pasti Harusnya DPR coba kejar Menurut polisi kan Mereka punya data Mereka punya bukti Nah kejar Kalau memang benar Ada n gak benar unsur s u a p yang 500 juta itu Kan y a、nah, kan itu suatu yang teknis g Itu kan itu harus bisa dibuktikan Nah kalau DPR Cuman kerjanya ribut aja Kelihatan sekali m e r t i m b a n g a n mereka like or dislike、loh. Bukan pertimbangan fakta dan hukumnya Nah, mereka sendiri kan, kalau boleh buka-bukan kan, boroknya luar biasa tuh. Yang korupsi juga mereka banyak banget. Yang memutarbalikkan fakta juga banyak. Nah, kalau udah kayak gini, bagaimana negara kita bisa waras? Semuanya gila n g a n kayak gini. Nah, h a r u s n y a semua pihak coba berpikir aja, nih lah. Jadi apa yang diungkap oleh polisi k e j a r mana buktinya begitu juga? ジャンボタンカフォーリングとうございます。イント。 Ya kan, tes-tes yang dilakukan a ke DPR itu kan hanya for apa ya, formalitas doang gitu, tes, p r o p o tes gitu Nah, Pak Susto ini, kita kan mesti tahu tek rekordnya juga beliau Dari zaman beliau jadi Kapolres di Jogja, beliau sampai waktu ketua PPATK, sampai beliau di Barresri ini Jadi dalam hal ini kita mesti lihat dua sisi kita jangan lihat kondisi sama Pak Susno kita kesian, oh beliau gini tapi waktu beliau menjabat baris n bagaimana beliau terhadap tersangka-tersangka yang lain、hmm. nah dalam hal ini memang benar Pak Susno oke、okay、lah, dia bisa m e m b o n g k a r satu persatu kasus、uh, lingkaran setan yang boleh dibilang mafia hukum di, di p o l r i oke,、okay, itu perlu kita titahkan juti dan perlu kita dukung disini peran DPR dan peran masyarakat yang paling penting terutama mahasiswa Untuk melakukan penekanan-penekanan Tapi di s i l i n juga Pas Ustong bisa dibilang p e s i juga gitu loh Banyak juga beliau melakukan hal-hal Yang kita awam ini gak ngerti gitu loh Terima kasih semua Tore Oke, Pak Tono Silahkan Mbak Ya ini DPR kan ya Kita kan kerjas politika ya DPR kita kan l e g i s l a t i f tugasnya s e k a r a n g kalau lama-lama DPR s e p o l i t i k h juga lalu lalu lalu. ya terutama kita dari kasus-kasus ya perlu dengan l e b i s intinya ya maksudnya kita kembali ke p e n u l u r a n begitu yang satu itu menang langsung ibu d r i n y a mundur langsung dia m i k jadi lebih baik kembali pada porsinya ya melakukan tugas l a g i s l a t i f l a h jangan terlalu banyak ikut terperinci detail dan apalagi 私はそれを見たことがあります。<音楽>